Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, robbal wa alamin. <tuh> Alhamdulillah Pak Dokter. <tuh> Alhamdulillah. Bisa berjumpa kembali. Iya. Yeah. <laughs> Tidak terasa kita sudah masuki bulan Sya'ban Dok. Iya. Yeah. Berarti persiapan diri kita untuk menghadapi puasa tentu harus dengan bukan hanya mental tapi fisik sehat pun juga harus ya Gan. Betul. Iya. Yeah. Nah berkenaan dengan itu tentu pemahaman orang tentang berobat, terutama tibun nabawi ini. Iya. Yeah. Tibun nabawi konotasinya adalah Dulu saya memahami juga seperti itu Dok ketika saya kenal yeah. Tibun Nabawi ah bekam kemudian uh, rukyah hmm. uh, ma maaf uh, orangnya pasti berjenggot segala macam <laughs> seperti <laughs> itu ya yeah. itu konotasi seperti itu nah yeah. uh, sebetulnya Tibun Nabawi pengobatan ala nabi secara keilmuan uh, bagaimana Dok yang pernah dokter selidiki ya yeah, baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddunyawaddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayyidna muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Pak Taufik itu eh, sebetulnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah cara ideal memelihara kesehatan ya, jadi eh, bukan sesuatu yang eksklusif mm -mm. bukan, tapi mm -mm. merupakan satu cara memelihara kesehatan yang baik mm -hmm. ya. Dan sebetulnya Apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu Itu memang Secara ilmu kedokteran modern pun Itu sebetulnya Bisa diterima mm -hmm. nah, Namun e, Karena e, Namanya Tibu Nabawi ini merupakan Hal yang baru yang belum banyak Dikenal oleh para dokter mm -hmm. ya Para dokter menganggapnya ini sebagai ano, apa namanya Benda asing ya. Mm -hmm. Jadi tidak apa, nah mereka tidak begitu tahu lah masalah itu mm -hmm. ya. Oleh karena itu e, Misi saya yang paling utama itu adalah Memperkenalkan ini e, Tibu Nabawi ini Yang e, memang betul-betul Bisa diterima oleh masyarakat ya, Sebagaimana memang yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Jadi begini Pak Taufik Saya ini praktek juga sudah lama ya kan Sudah 23 tahun hmm. saya praktek Ya kan Nah, terus saya mempraktekan tibu nabawi itu sendiri sejak tahun 2003 ya. nah, Itu uh, saya jumpai sampai hari ini juga uh -huh. Ya Itu masyarakat kebanyakan itu masih berpikir bahwa kalau sakit itu minum obat uh -huh. Uh -huh. Jadi sakit minum obat, ah, gampang nanti kalau sakit minum obat gitu uh -huh. Jadi sampai ada, uh, saya ada satu orang yang saya kenal itu uh, Dia itu adalah seorang uh, penderita hiperkolesterol, jadi kolesterolnya tinggi Oh Nah, itu dia makan seenak-enaknya sendiri. Dia bilang begini, saya makan kolesterol banyak, saya nikmati. Setelah itu saya minum obat untuk menurunkan kolesterol. Oh, yang banyak diiklankan di televisi ya. Betul. <laughs> ya. Ya. Nah, ini cara yang salah. Hmm. Kalau memang betul bahwa itu sekarang dianjur-anjurkan, didengundungkan. Itu juga cara yang melanggar etika kedokteran sebetulnya. Hmm. Ya kan? Oleh karena itu, sebetulnya yang harus disampaikan oleh seorang dokter adalah bagaimana... Uh, orang itu kembali kepada basicnya mm -hmm. Kepada dasar dari uh, ilmu kedokteran itu seperti apa sebenarnya gitu. Mm -hmm. ya. Kalau kita kembali ke basic ilmu kedokteran Ya tibu nabawi itu sebetulnya mm -hmm. Menurut saya ya. Mm -hmm. Dan makin hari saya makin yakin mm -hmm. Oleh karena itu saya tidak bergeming jadi apa namanya tetap saja saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk dikembangkan hmm. dan itu tidak bertentangan dengan yang sekarang masyarakat modern ini memahami hmm. tentang kesehatan ya. Jadi begini sebetulnya prinsip umum mengatasi problem kesehatan fisik itu ada tiga langkah menurut saya. Yeah. Nah, langkah yang kesatu adalah langkah yang paling penting hmm. ya. Kalau saya bikin apa namanya segitiga uh, sama siku ya, tiga, dari tiga aspek ya, dari tiga langkah ini, maka ini adalah panahnya empat, ya, karena penting sekali, yaitu langkah satu yaitu mengatur makan dan minum, ya. Jadi ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam mengatur makan dan minum itu, ya. Yang pertama makan Menurut anjuran Rasulullah, sekedar untuk menegakkan punggung. Sudah ya. hampir sering Pak Dokter menyampaikan hal ini ya, tapi pernah nggak mengingatkan lagi dan? Ya, ini betul. harus diulang-ulang terus <laughs> Pak, karena saya begitu saya bicara masalah obat-obat-obat-obat, orang sudah lupa lagi pada prinsip dasar dari Artinya, pengobatan. Uh, awal ketika datang penyakit pasti karena ini, ya, karena melanggar melanggar ini ya. Nah, karena hmm. melanggar makanan, ya kebanyakan ya, tidak hmm, semuanya. Kemudian. Uh, kalau misalnya Rasulullah mengatakan Jika kamu masih te tetap lapar ya, Maka hendaklah mengisi perutmu Sepertiga dengan makanan padat Sepertiga dengan cairan Dan sepertiganya udara. dikosongkan dengan udara mm -hmm. Artinya kita tidak boleh makan berlebihan Sehingga mm -hmm. kita merasa sesak nafas mm -hmm. Karena kekenyangan mm -hmm. ya. Itu satu Yang kedua Makan beraneka ragam makanan mm -hmm. Ya Ini menurut uh, penelitian yang belakangan-belakangan ini Mengatakan bahwa Sebaiknya komposisi makanan kita itu 50% adalah biji-bijian. Oh, diusahakan 50% biji-bijian ya. Iya. Termasuk beras juga kan? Kacang panjang, kedelai, apa segala macam ya? Iya, termasuk beras. Beras, ya kan? beras itu kan biji-bijian juga. No itu 50% iya. dari volume makan kita itu adalah biji-bijian. Hmm. 30% sayur dan buah. Ya. Nah, baru 20% protein dari daging atau ikan. Ludang enak itu dikasih sedikit porsinya ya. 20% cukup. Ya ini kalau kita bicara tentang kesehatan ya. Yeah. Tapi kalau kita bicara tentang uh, apa namanya kenyamanan ya mungkin bisa terbalik ya kan yeah. orang kalau sudah lihat uh, sate kambing misalnya wah rasanya mau makan daging aja tidak makan nasi gitu ya. <laughs> kalau bisa nasinya sebagai lauk. Iya. <laughs> yeah. Dibalik ya. Dibalik ya. Jadi itu itu yang kedua ya menganeka ragamkan makanan. Yang mm -hmm. ketiga ya menjaga kebutuhan air minum, ini sangat hmm. perlu sekali. Makanya saya selalu mengingatkan itu. Bahkan saya katakan orang yang menjaga kebutuhan air minum mencukupi kebutuhan air minum, ya, kemudian uh, menjaga wudhunya, menjalankan sunnah sunnah wudhu, ya, kemudian uh, melakukan sholat dengan tidak tergesa-gesa tidak terlalu buru. Ya, uh, jadi khusyuk lahir lah ya, tumaninah ya. Iya, khusyuk lahir. Jadi uh, apa namanya? fokus pada salatnya itu. Mm -hmm. nah, maka itu dalam tempo 1 sampai 2 minggu pasti kesehatannya akan membaik. Meskipun dia sakit atau dia sehat. Kalau dia sehat dia akan tambah sehat. Kalau dia sakit dia akan berkurang sakitnya. Heeh. Mm. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini kan mudah, hmm, hmm. ya kan? Jadi kita tidak perlu uh, tabrak sana tabrak sini, cari obat. Jadi uh, di pikiran kita tu isinya obatnya apa ya? Obatnya apa kita aja? Obat hmm. ini diminum, oh keliru. Obatnya apa lagi ya? Ganti lagi obat. Hmm, hmm, Padahal ada hal-hal yang bisa dengan mudah kita jalankan, hmm. bisa membantu kesehatan kita, gitu. Betul, betul. Ya. Kemudian tadi menjaga air minum, tiga yeah. ya? puluh nah, cc per kilogram berat badan per hari itu dalam keadaan udara sejuk artinya tidak panas. Kalau hmm. sekarang ini kan panas nih, yeah. naikkan 20 persen. Hmm. Ya, jadi 36 cc hmm. per kilogram berat badan per hari. Ya. Satu gelas uh, Belimbingan ya, gelas pelimbingan itu gelas kecil yang zaman kuno dulu ya, hmm. waktu hmm. saya masih kecil. Sangkir dulu. kecil ya? Ya gelas, gelas tapi hmm. bukan oh, sangkir lah. gelas, gelas ya? ah. Satu gelas belimbingan itu 250 cc. Se gelas uh, mineral ya? ya. Bukan, Bian? gelas pelimbingan itu pak, gelas oh, yang zaman kuno itu, ya? yang bawahnya ya. ada seperti pelimbingnya itu. Oh, ya iya, bulat iya, ya, iya, iya, Aa, itu. Itu dua cc. Silakan diukur. Hmm, hmm, hmm. Per kilogram berat badan tiga sampai 36 puluh enam cc hmm. uh, sehari. Kalikan, kalau berat badannya 50 kilo, berarti berapa pak? 30 puluh tiga puluh cc. Kira kira 6 gelas pelimbingan. Yeah. Kalau 60 kilo, ya, kira kira 7 gelas. Ya, 7 kali 30. Ya. Ya, 7 sampai 8 gelas gitu mm -hmm. ya. Nah, kemudian yang keempat, uh, mulai dengan minum air 30 menit sebelum makan. Ini kalau mau lebih menyempurnakan <laughs> lagi. Kalau mau lebih menyempurnakan lagi, mm -hmm. Jangan minum air pada saat makan. Mm Heeh. -hmm. Jadi 30 menit sebelum makan minum air dulu. Ada orang saat makan baru 5 suap minum. Satu suap minum kadang-kadang <laughs> didorong ya sama yeah. air ya. Ini tidak boleh, karena hmm. itu uh, masuknya air itu mengganggu pencernaan juga hmm. Jadi uh, baiknya, yang terbaik ini ya hmm. 30 menit sebelum makan itu minum air dulu hmm. Apa satu gelaskah atau apa ya. Terus 10 menit sebelum makan, jadi makan pertama itu dibuka dengan makan buah ya. hmm. Setelah makan buah kira-kira 10 menit baru makan besar hmm. Setelah makan besar tidak boleh minum Tunggu satu jam kemudian baru minum air. Ya, ini yang paling ideal. Tapi kalau tidak bisa paling ideal ya mendekati ideal. <laughs> ya. Jadi jangan minum pada tengah-tengah waktu makan. Hmm. Ya. Kemudian yang keempat, eh, maaf yang kelima, makan-minum memperhatikan makanan yang segar, tanpa bahan pengawet. Ya. Membatasi makanan terutama bagi yang kelebihan berat badan. Ya. Jadi kelebihan berbadannya adalah salah satu penyebab dari begitu banyak penyakit. Hmm. Ya, nanti di bawah saya jelaskan lagi. Oh yeah. ya. Jadi makan minum itu kalau bisa makanan yang segar. Jangan makanan yang disimpan-simpan Pak. Kemudian kalau bisa makanan itu dilihat jangan yang mengandung bahan pengawet. Ya. Langkah yang pertama tadi adalah membatasi makan minum ya. Aa, jadi mengatur makan minum langkah pertama. Langkah kedua ya adalah memperhatikan pola hidup sehat. Ya nah, pola hidup sehat ini gimana? Nomor satu olahraga sesuai dengan kemampuan kita. Mm -hmm. Ya nah, jadi yang paling ideal tiga kali seminggu per kalinya kira-kira empat -kira puluh menit. Empat puluh menit. Nah ya. Nah yang kedua uh, kita menjaga supaya tidur Paling tidak enam setengah jam sehari. Minimal. Iya. Itu standar orang dewasa dok ya. Standar orang dewasa enam setengah jam. Ya. Nah kemudian yang ketiga, ya. Sebagaimana saya juga pernah menjelaskan dulu, ibadah, ya, itu bisa menjadi media penyehatan yang luar biasa. Ya. Mm -hmm. Bayangkan coba. Semua ibadah kita, termasuk yang saya jelaskan di dalam buku saya juga Smart Healing itu ada sebutkan, mm -hmm. wudhu. Sholat puasa hmm. tiga ibadah yang luar biasa bisa kita buktikan tuh luar biasa manfaatnya hmm. untuk kesehatan. Hmm. Kalau wudhu jangan lupa jalankan sunah-sunah wudhu ya basuh telinga misalnya hmm. terus melakukan istinsyak dan istinjaar hmm. ya nah, terus waktu membasuh kaki juga dibaso bukan hanya disiram tapi dibaso <laughs> ya nah itu kemudian sholat sholat ini kunci yang nomor satu paling sedikit ini minimal tidak tergesa-gesa. Yeah. Maka, makanya sholat jangan terlalu memepet, dok ya. Iya <yap> <yap> betul. Memepet <yeah. yap> menjelang akhir. Iya. Yeah. Kemudian yang ketiga yaitu puasa kan? Ibadah yeah. puasa. Iya. Mm -hmm. Puasa ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Iya. Yeah. Manfaatnya. Tapi nanti menjelang puasa saya akan bedah lagi mengenai manfaat puasa ini secara lengkap. Mm -hmm. Insyaallah. Yeah. Kan iya. Kira-kira dua minggu lagi masih sempat ya pak yeah, ya? Iya masih ada puasa. waktu. Iya. Ah, yeah. yeah. Nah kemudian yang keempat ya. Cegah supaya jangan kegemukan. Mm -hmm. Ya, Jadi sebetulnya orang yang kurus seperti Pak Taufik. <laughs> ya, Atletis bukan kurus. Ya, itu insya Allah banyak selamatnya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, mm -hmm. Yang paling bahaya orang kegemukan. Meskipun dia merasa bahwa oh saya gemuk tapi sehat badan saya. Mm -hmm. Tidak. Semua overweight kegemukan. Terutama mm -hmm. ya obesitas sentral namanya. Mm -hmm. Jadi obesitas sentral itu adalah obesitas kegemukan yang ada di perut. Hmm. perutnya besar. Bahkan ada badannya tidak ter terl terlalu gemuk tapi be perutnya besar. Kendut di eh, perut iya betul. Iya, tapi hmm. bukan saya Pak ya. Iya. <laughs> <laughs> Jadi uh, itu boleh diukur di rumah hmm. ya. Kalau laki-laki itu kalau lingkar perutnya, lingkar pinggangnya maaf lingkar ya. Lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya itu lebih dari 90 cm. cm. Ya. Atau kalau wanita lebih dari 80 cm itu dia sudah Obesitas sentral oh. Dan orang yang begini Itu cenderung untuk terkena berbagai macam penyakit Yang disebut sindroma metabolik hmm. Metabolik sindrom Kalau laki-laki 90 cm, kalau wanita? 80 cm ha. Nanti Pak Taufik di rumah bisa diukur <laughs> Istri jangan lupa diukur juga <laughs> ya. Betul, betul Ya Jadi itu, karena kegemukan ini Adalah biang dari sangat banyak penyakit Ya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hmm. Jangka pendeknya yang paling mudah terjadi adalah orang yang kegemukan itu mudah ter, uh, terkena uh, rematik penyakit hmm. rematik. Ya. Kemudian yang paling berbahaya ya uh, kegemukan dengan perut yang membuncit. Ya. Nah, tapi kalau memang sudah terlanjur ya lakukan upaya penurunan berat badan. Caranya gimana? Mengurangi makan ya dan melakukan olahraga. Mengurangi makan dalam arti porsinya dikurangi dok ya? Iya, hmm. porsinya dikurangi. Kalau biasanya makannya itu misalnya satu piring besar, hmm. ya sekarang satu piring sedang dululah. Lama-lama hmm. -lama satu piring kecil hmm. gitu ya, hmm. untuk menurunkan ini ya. Nah, kemudian yang kelima, ya ini yang juga penting yaitu apa? Menenangkan hati dengan tikrullah. Banyak-banyak hmm. melakukan istighfar, sholawat, hmm. ya kemudian zikir, membaca zikir apa saja yang mudah-mudah juga tidak apa apa tidak ada masalah mm -hmm. yang penting zikir ini kan akarnya itu ingat kepada Allah betul kan ya, nah. nah kenapa begitu karena berbagai penelitian itu menyatakan ya bahwa hati yang tenang mm -hmm. ya itu uh, akan mencegah seorang dari penyakit tekanan darah tinggi stroke kencing manis mm -hmm. ya, penyakit jantung mm -hmm. ya Penyakit paru-paru, penyakit ginjal, Alzheimer, Parkinson, ya. Oh. Dan ketenangan hati juga meningkatkan daya tahan tubuh. Orang yang pikirannya tenang, daya tahan tubuhnya tinggi. Orang yang daya tahan tubuhnya tinggi, dia akan jarang sakit. Orang yang daya tahan tubuhnya tinggi, kalau dia sakit, mudah sembuhnya. Oh, ya, enak kan betul, Pak betul, ya? Betul, betul. Gak terlalu sulit sebetulnya dok Tidak ya Tinggal sulit. bagaimana kita manage diri kita sendiri Iya, Itu makanya orang yang mau mengubah Pola hidup seperti ini Itu harus dengarkan acara ini terus pak <laughs> Karena ini harus saya eh, lakukan apa namanya brainwash ya? Iya yeah, iya. Yeah. Dicuci otak. Betul betul. Dari pemikiran-pemikiran yang keliru mm -mm. kita cuci otak terus. Betul betul. Jadi ini nanti kapan-kapan saya ulang lagi nih mm -mm. yang model-model mm -mm. seperti ini mm -mm. gitu, mm -mm. ya pak ya. Untuk mesti diingatkan terus ini. Diingatkan terus mesti. Yeah, ya. Kalau tidak nanti orang uh, pasti lupa terus ingatnya obat lagi. Iya yeah, iya yeah, iya yeah. betul. Nah, ya? nah, kemudian langkah yang ketiga, tadi kan langkah yang pertama mengatur makan minum, ya. Mm -hmm. Langkah yang kedua memperhatikan pola hidup sehat. Okay. Nah, baru langkah ketiga pengobatan alami. Ya. Pengobatan alami ini yang pertama adalah membangkitkan kekuatan badan yang sangat luar biasa. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita yang dikatakan dalam surat Atir kalau salah ya dalam sesempurna sempurna bentuk. Ya. Itu bukan hanya bentuk fisik dari luarnya saja, tapi di dalam tubuh kita itu reaksi reaksi tubuh kita itu sudah luar biasa dahsyat. Ya Sebagian tidak bisa digantikan dengan Buatan-buatan uh, manusia Betul Ya. Ciptaan Allah itu sebegitu uh, Hebatnya Biasa, betul ya. ya Sekarang saya mau tanya sama Pak Tovek ya Pak Tovek uh, misalnya ya hmm. Usia 40 tahun misalnya hmm. ya. Hmm. Um, 40 tahun itu berapa hari Pak? 365 x 40, 40 ya. Ya. Nah itu udah pokoknya banyak sekali ya. ya Sepanjang 40 tahun Pernah enggak jantungnya Pak Tovek berhenti? Alhamdulillah belum pernah ya. Ada tidak pernah Pak Taufik dengar Ada mesin yang bekerja 40 tahun non-stop 24 jam enggak terus menerus kuat. tidak rusak Tidak ada yang kuat Tidak ada kan mm -mm. Mobil pun juga demikian ya. dari, dari Aceh ke Bali 24 jam uh -huh. Jadi Pak Taufik tidur jantung Masih kan tetap, bekerja Iya ya, Betul Otak kita Iya uh -huh. kan Bagaimana coba otak manusia ini yang bekerja 24 jam juga sepanjang tahun tidak rusak. Tidak ada konsulat-konsulat. Misalnya lihat makanan yang tadinya ini nasi terus besoknya berubah. jadi Oh ini besi misalnya. Tidak kan Pak ya? Iya. Tetap nasi Tetap kan? Tetap nasi. Ya. Berarti memorinya kan jalan nih. Masih hebat ya. Uh, otak uh -huh. kita bekerja dengan baik. Puluhan tahun lho Pak. Uh -huh. Mana ada manusia bisa membuat seperti itu. Uh -huh. gitu. Dan ini memang tidak bisa diganti sampai sekarang. Betul. Otak itu tidak bisa diganti. Iya. Yeah. Mata manusia Pak. Uh -huh. Kecil ya, tapi saya bisa lihat Pak Taufik besarnya segini masuk hmm. ke dalam mata saya Iya Bisa saya lihat ya Betul, sama nah. sama dok Seperti bumi yang kita lihat, kita melihat pemandangan alam Pada mata kita kecil dok ya iya. Tapi bisa menguasai penglihatan di sekitarnya Subhanallah. Betul. Subhanallah Ya, Itulah kebesaran Allah yang diberikan pada kita Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita pun itu sudah ada itu Semuanya ada pak jadi untuk mencegah terjadinya batu ginjal, mm -hmm. untuk mencegah terjadinya uh, apa penyakit paru-paru, mencegah mm -hmm. terjadinya infeksi. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memahami bagaimana manusia itu nanti dia akan kontak dengan mikroorganisme bakteri-bakteri mm -hmm. di dalam tubuhnya sudah ada antinya. Mm -hmm. Semua. Ya, <tuh> nah, tapi tentu saja tidak selalu orang itu bisa menggunakan daya tahan tubuhnya untuk melawan penyakit, mm -hmm. ya. Nah, oleh karena itu Bagaimana ini untuk meminimalkan uh, memaksimalkan kekuatan tubuh kita kita mm -hmm. tiru bagaimana kebiasaan hidup sehat Rasulullah SAW mm -hmm. ya ya kuncinya tadi itu yang saya yeah. sebutkan kemudian yang ketiga mm -hmm. minum madu ya Rasulullah menyebutkan bahwa pengobatan itu ada tiga macam mm -hmm. apa pak satu minum madu mm -hmm. kedua berbekam mm -hmm. yang ketiga alkei bakar dengan uh apa dengan kay itu ya ya uh -huh. tapi rasulullah mengatakan tidak tapi saya itu. tidak menganjurkan yeah. nah, al kaybakar kenapa kok tidak dianjurkan karena al kaybakar ini kadang-kadang menimbulkan kencan yeah. ada bekas atau apa Lakit, ini tidak ya. nah, dianjurkan oleh nabi uh -huh. ya jadi minum madu adalah penting sekali <kuh> dan ini di dalam alquran juga madu itu dipuji-puji uh -huh. ya kan kehebatan madu nah, kita kalau bisa minum madu ya kemudian setelah minum madu yang keempat Nah baru kita pakai obat herbal hmm. untuk mengatasi banyak penyakit. Ya. Kalau dikatakan bahwa itu tidak ada buktinya, maka saya katakan bahwa buktinya pasien sembuh. Yeah. Kalau dikatakan bahwa obat herbal tidak punya bukti menyembuhkan penyakit. Buktinya ada apa? Pasiennya sembuh. Mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Dan saya sudah meneliti dan uh, mengerjakan beberapa pasien, pasien dan saya menggunakan indikator modern. Mm -hmm. Saya tidak menggunakan indikator yang yang tidak diakui oleh kedokteran barat. Mm -hmm. Saya pakai indikator laboratorium, USG, mm -hmm. CT scan dan sebagainya. Mm -hmm. Dan dengan obat-obat herbal ternyata banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Mm -hmm. Gitu ya. Nah, memang karena kenapa kok sampai kok herbal ini belum diakui? Karena penelitiannya masih sangat sedikit. Mm -hmm. ya, jadi ini merupakan tantangan untuk para herbalis ke depan mm -hmm. ya. Kemudian yang kelima ya, bekam dan refleksi, Pak. Mm -hmm. Jadi tadi setelah uh, apa namanya membangkitkan kekuatan badan sendiri, meniru kebiasaan hidup Rasul, minum madu, obat herbal, baru bekam, bekam dan refleksi. Ini hmm. yang disebut di dalam kedokteran Nabi ini sebagai tindakan pembedahan, istilahnya. Hmm. Karena itu ada melukai ya, mengeluarkan yeah. <laughs> ini. Ya. Nah, ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya juga. Hmm. <laughs> itu sudah terbukti juga di banyak pasien, baik refleksi. Maupun bekam Kalau refleksi ini Saya biasanya ya, Pasien sebelum dibekam itu direfleksi dulu Dan ini memberikan uh, efek yang lebih bagus lagi Untuk kesehatan pasien mm. Dan itu pasien bisa merasakan segera Setelah dia direfleksi bekam hari ini Besoknya Dia sudah merasa berubah kesehatannya mm. Membaik ya. Nah Baru kemudian Tadi seperti Pak Taufik bilang Rukiah ya mm -hmm. Uh, rukia ini adalah doa-doa kan, doa-doa mm -hmm. uh, uh, yang bisa dipakai untuk uh, apa namanya membantu pengobatan, terutama untuk penyakit-penyakit yang asalnya dari galati, ya, dari hati, ya, apa, sakit apa mm -hmm. atau penyakit jiwa dan sebagainya Betul. itu bisa dibantu dengan rukia. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Ada orang yang misalnya pasien saya yang merasa uh, hidupnya ini uh, mimpinya buruk terus, Iya mm -hmm. kan? tiap tidur mimpi buruk seperti dikejar-kejar orang gitu mm -hmm. ya. ya kita periksa fisiknya jantungnya jantungnya normal mm -hmm. ya kan uh, terus pikirannya baik ya kan nah terus kita lakukan rukyah mm -hmm. nah, memberikan hasil ketenangan memberikan ketenangan tidurnya nyenyak ya mm -hmm. misalnya begitu ya nah baru yang terakhir itu metode lain ya Metode lain itu termasuk pengobatan uh, dengan obat kimia, pembedahan, ya operasi dan sebagainya. Itu solusi akhir, dok ya? Itu solusi akhir. Diusahakan tuh uh, dengan yang, yang tadi ya, yang di atas di atas ya, sebelum sebelumnya ya? Iya, ya. karena yang di atas atas ini mudah sekali, gitu. Betul, ya, ya. Mudah. Baru uh -huh. pengobatan dengan menggunakan metode yang uh, lebih komplikated. Uh -huh. Ya kira-kira itu pak ada tiga langkah tadi. Yang pertama adalah mengatur makan, ya. Kemudian yang kedua memperhatikan pola hidup sehat, dan yang ketiga adalah pengobatan, mengutamakan pengobatan alami. Hmm. Ya. Baik Pak Dokter, e, kita akan buka untuk kesempatan anda sahabat untuk anda bertanya. Silakan melalui SMS di 08171959555 untuk telepon. Mudah-mudahan e, kita bisa penuhi untuk e, apa e, pertanyaan dari sahabat tersebut ya. Baik, kita buka untuk penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Pak Efendi di Cibayoran. Pak Efendi, maaf Pak, bisa nomor telepon Pak Efendi? Heeh. Heeh. Heeh. Silakan Pak Efendi. Pertanyaan saya, begini. saya menyimak yang tadi itu saya tertarik sekali, tapi cuma hanya beberapa lah yang bisa saya lakukan. Yeah. Masalahnya, saya ini kan menurut medis, dokter itu, saya umur 60 tahun ya. Yeah. Uh, kolesterol saya itu 210. Yeah. Uh, hemoglobin, kekenalan darah itu saya tinggi, yeah. 21. Yeah. Mestinya kalau nggak salah, 18 ya. Yeah. Terus, trigliserid saya juga tinggi. Iya, yeah. mestinya 150. Yeah. Saya 193. Iya. Yeah. Memang saya masih dalam perawatan dokter. Iya. Yeah. Tapi dengan pengobatan rutin setiap hari. Iya. Yeah. Ah, uh, kira-kira uh, apa yang mesti saya lakukan sesuai dengan keterangan-keterangan uh, dari yeah. uh, dokter yang lulusan. Yeah. dijelaskan gitu. Okay. Apakah saya teruskan obat medisnya, mm -hmm. atau uh, di, di, dilakukan juga apa yang telah di tadi diterangkan oleh dokter? Baik, ya. baik. Soalnya yeah. uh, rasa rasanya ini menurunkan apa itu uh, kolesterol ini kan dengan obat gitu ya. Betul. Yeah. Jadi apakah apakah itu teruskan mm. uh, atau yang dari dokter penjelasan tadi kita lakukan juga. Gitu. Yang terbaik, ya. yang bagaimana kita? Baik ya. Pak Fnd. Terima, terima kasih Pak Fnd. Nah. Ya. ya, terima kasih. Ya, Silakan. Baik, ya. uh, ini nomor satu, Bapak ini kurang minum pasti. Hmm. Ya, karena rentetannya ini kurang minum ini. Jadi minumnya yang banyak seperti tadi saya bilang. Dalam keadaan uh, seperti sekarang ini panas ya, 36 cc per kilogram berat badan per hari. Hmm. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, tertib masalah makanan. Seperti tadi saya katakan, 50% biji-bijian, 30% buah dan sayur, 20% protein. Protein. Hmm. Baik itu ikan maupun daging sama. Daging, ya. ya. Itu diatur dulu itu. Kemudian uh, tadi saya dengar ada pengentalan darah. Ya. Eh uh, minum sari kurma. Ya sari kurma 3 kali. Untuk pengobatan 3 kali sehari Ya, 3 kali sekali minum 2 sendok makan. 2 oh, sendok makan. Nah, sari kurma, ya. Kemudian saya anjurkan untuk di uh, refleksi dilanjutkan dengan pembekaman. Mm -hmm. ya. ya. kita lihat perkembangannya. Insya Allah yeah. mungkin 1 bulan itu pelan-pelan uh, obat yang diminum bisa dikurangi. Mm Heeh. -hmm. Tapi kalau berhenti langsung, saya tidak anjurkan terserang. Oh, tetap uh, ini nggak apa-apa ya? Iya. Jadi itu memang butuh waktu karena migrasi dari obat kimia ke obat herbal ya, itu membutuhkan waktu, tidak bisa langsung. Tapi nanti kalau sudah berhasil migrasi, maka pengobatan herbal itu kecepatan penyembuhannya sama dengan obat kimia. Hmm. Ya, caranya mudah, harganya murah, kecepatannya sama. Apalagi yang kita cari? Pernah saya mempelajari tibuanabawi kimia dan herbal itu tidak bisa bercampur ya? Ya maksudnya tidak bisa bercampur. tidak boleh diminum bersama-sama? Iya, artinya ketika hanya jeda satu jam. Iya harus, ya. Jadi herbal dulu satu jam kemudian baru obat kimianya. Artinya ketika setelah diminum Di dalam tubuh ini mereka akan jalan dengan dirinya begitu ya, tidak bisa tercampur secara di dalam ya, perut yang, itu. Yang penting di lambung dulu kan. Oh gitu. Uh, lambung ya. Tapi kalau hmm. ini kan uh, saya anjurkan cuma sari kurma aja. Sari kurma cukup ya, kan. Ya. Sari kurma. Sama, sama banyak, minum. Uh, banyak minum. Banyak minum mengubah pola hidup. Jadi uh, kalau bisa ada olahraga juga. Hmm. Kemudian makanannya juga diatur hmm. itu. Hmm. Kita coba terus refleksi dan bekam. Hmm. Nah kita coba satu bulan. Saya pikir Insya Allah ada hmm. manfaatnya ya. Baik, eh, ini ada pertanyaan dari Pak Azhari di Kreo oh, menanyakan eh bisa didapatkan di mana, berapa harganya? Oh, untuk ada ingin mendapatkan seperti madu kemudian habatus sauda, mungkin sebagian bisa didapatkan di eh, Radio Asafia ya, syafia ya, telepon 8316748. Atau bisa hubungi di Klinik Rumah Sehat Afiat di 7547291. Baik, kita buka untuk eh, apa ini? Pertanyaannya lucu ini. Dari apa? Solehah di Pulau Gadung, umur 17, tinggi 140, adakah cara ramuan untuk meninggikan badan, Pak Dokter? 17 tahun apakah masih bisa untuk tumbuh ya? Ya biasanya sih udah sulit ya hmm. nah, udah sulit. Apalagi ini tingginya 140 cm ya. Iya. Dan normalnya memang nah. kalau usia-usia itu dari umur SD itu sudah mulai kelihatan oh ya. Oh iya sudah mulai kelihatan biasanya SD hmm. mulai kelihatan. Kelas 2, kelas 3 ah. itu kelihatan pertumbuhannya ya. Ya, ya ini kadang-kadang tinggi badannya memang ada bakat-bakatan kok. Ya. Oh, keturunan bisa juga. Bisa juga. Oh. Nah. Jadi eh, apa namanya, tidak usah dijadikan pikiran lah. <laughs> Ya, tapi kalau mau usaha ya olahraga yang paling bagus itu berenang. Basket berenang? Ya. Mm -hmm. Basket berenang itu bisa mungkin mungkin bisa membantu mm -hmm. ya. Kemudian tentu makan yang banyak kalsium ya. Tapi mm -hmm. ini sekarang umurnya udah 17 tahun agak sulit sudah. Mm -hmm. ya. Kalau dari dulu-dulu mungkin bisa. Tapi tidak apa-apa. Tidak mm -hmm. usah dijadikan pikiran lah kalau. Pede saja. Ah percaya diri aja Betul. lah. Ya, yang uh, penting ucap bab aja yakin kok. Ya. Jadi uh, manusia hidup itu yang paling penting apa? Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk semua orang orang lain. Orang, betul. Orang lain. Mm -mm, betul, Itu aja sudah, betul. ya. Nah. Baik, ini pertanyaan Ibu Hajah Nasrun di Jatikramat Pulau Gadung. Pak Dokter selamat sore. Suami saya sakit lumpuh total uh, setahun lebih, ya, kalau nggak salah ya. Leher sudah diraks, Di diraks stomi, raks dan makan dengan NGT yeah. selama 4 tahun lebih berbaring terus, tapi masih Mendirikan sholat puasa Selama 2 tahun saya tidak pilihkan obat Tapi kondisinya tetap stabil Wajah cerah, in daya ingat, penglihatan Daya dengar cukup normal Suami saya 58 tahun Menurut dokter, baiknya pengobatan apa Yang dapat memberi kesembuhan pada suami saya dok Sementara eh, semua sudah diupayakan Baik medis maupun rukiah dan bekap Tapi tak sedikit pun uh, Belum ada perubahan Mohon nasihatnya. Ya yeah, yeah, baik ya yeah. Ya jadi memang kan ini penyakit kan sudah 2 tahun ya. Mm -hmm. Lumpur sudah 2 tahun. Biasanya memang agak sulit lah untuk apa namanya uh, penyembuhan itu. Ya Ya tapi coba aja diusahakan dengan fisioterapi. Mungkin saya rasa ini fisioterapi juga sudah dilakukan mungkin ya. Tapi diterateni terus, dijemur ya. Kalau pagi itu berjemur sinar matahari ya. Uh, kemudian uh, dicari penyakit-penyakit apa yang dia alami. Misalnya kolesterolnya tinggi, turunkan kolesterolnya misalnya begitu. Ya kita paling-paling cuma -paling bisa begitu aja Pak. Karena ini sudah 2 tahun. Kalau masih baru mungkin fisioterapi secara intensif ditambah dengan bekam. Ya kan refleksi bekam mungkin bisa membantu. Tapi kalau kalau sudah 2 tahun ini agak sulit memang menurut saya. Tapi ya tetap uh, jangan menyerah diusahakan. Yaitu itu tadi. Uh, pola hidup sehat diterapkan sama dia. Ya, kan? ya Insya Allah nanti akan memberi manfaat lah. Hmm. E, SMS terus tidak berhenti nih. Mohon maaf kalau sahabat ini di antara SMS Yang belum e, terbacakan untuk sore hari ini Jadi mohon sabar e, Dari Ali di Ciputat Umur 22 tahun Dulu waktu saya umur 17 Pernah sakit minum obat yang dijual Di toko-toko obat Di toko obat yang berbeda Setelah itu sampai sekarang Sampai saat ini sakit-sakitan Apakah itu sakitnya karena minum obat itu dok e, Kepala terus pusing terus Iya yeah. Ya, jadi dia sudah ketergantungan dengan obat. Jadi pusing sedikit obat. Iya, jadi ketergantungan dengan obat jadi istilahnya ada faktor manjanya juga. Pegelinu obat, Tidak <laughs> tahan ya, enggak ya, tahan. Heeh. Nah, hmm. Ya, sekarang kalau mau berubah ke arah apa naya pengobatan yang tibu sesuai dengan tibu nabawi ya ini sudah saatnya ompong masih umur 22 oh ya ya masih umur 22 nanti saya yakin ke depan akan sehat itu mm, amin ya kan dengan apa namanya menerapkan prinsip hidup sehat yang diajarkan oleh rasulullah mm -hmm. ya ya yang mana ya seperti yang tadi itu <laughs> pola hidup saya, sehat tadi ya iya ha, mm -hmm. ya baik kemudian ini pertanyaan lucu juga nih agus di jakarta barat ob, uh, bisul apakah bisa dibekam? <laughs> karena berulang kali timbul dari yang satu sembuh berpindah ke yang lainnya iya jadi memang bisul ini bisa karena uh, gangguannya di darah juga bisa karena kuman bisa karena faktor kebersihan dan sebagainya hmm. jadi kebersihan ditingkatkan daya tahan tubuh ditingkatkan hmm. ya kan dengan apa daya tahan tubuh ditingkatkan dengan kita di misalnya uh, olahraga hmm. ya kan kemudian uh, makanannya dijaga ya Kemudian uh, kalau mau ini uh, diminum secara rutin ya Itu uh, apa namanya, wedang jahe aja Wedang jahe uh, Wedang jahe pakai uh, apa madu Pemanisnya madu mm -hmm. Itu akan banyak membantu nanti insya Allah Diminum mm -hmm. rutin aja tiap hari, pagi sore, pagi sore mm -hmm. Karena jahe ini kan antibiotik juga uh. Antibiotik alami ya <laughs> <tuh> Baik, ya. uh, kemudian dari Tian di kebaya lama dok saya uh, kerja jam sebelas, eh, kerja sehari 11 jam, lalu libur 2 minggu sekali. Uh, bagaimana cara apa nih menjaga menjaga penjaga. badan supaya tetap sehat, tidak kecapean, ya. uh, supaya nggak sampai sakit maksudnya? Oh ya. iya, dua ya, minggu seperti tadi itu ikuti pola hidup sehat tadi. Ikuti pola hidup sehat. Jawabannya simple, tapi pelaksana pun pelaksananya gampang-gampang <susur> susah. Ya ini memang saya tadi itu kan, uh, jadi orang itu harus dicuci otak terus, <gitu> ya kan, di brainwash ya. Mm -hmm. Kalau tidak di brainwash itu sulit, mm -hmm. karena orang itu sudah terlanjur sekarang itu, sudah kebanyakan masyarakat sudah menganggap namanya yang penting itu pokoknya kalau sakit minum obat. Kalau sudah sebu ya udah, kebiasaan jelek pun dia jalankan terus, mm -hmm. karena apa? Gampang nanti kalau sakit kita ke dokter minum obat, mm -hmm. gitu. Nah sekarang harus dirubah mindsetnya bahwa menjaga kesehatan mencegah penyakit jauh lebih utama dan lebih penting dan lebih ekonomis. Betul. Nah, gitu. Iya e, kalau anda sahabat ingin mengetahui bagaimana e, hidup sehat, anda Pak Dokter juga punya buku Smart Healing ya dan e, buku ketika nabi yeah. sakit ya e, yeah. ini bisa diperoleh di radio suara Asaf ya, telepon saja ke delapan tiga buku-buku dan e, obat atau herbal yang dibuat e, oleh Pak Dokter. Ya. Dari Lia, 24 tahun baru saja saya mendengarkan siaran ini. Oh, ini saya punya masalah. Ini oh mungkin di luar uh, tema ya. Hmm. Baik, <coughs> kita lompati saja, Mbak Lia. Mohon maaf. Uh, adik saya sudah bertahun-tahun sakit kulit keratodermi. Kalau berhenti minum obat pasti kambuh. Apa sebaiknya dilakukan oleh adik saya? Gak ya. disebutkan umur berapa ini? Ya, uh. ya ini. Uh pertama uh, pakai minyak zaitun ya untuk dioleskan ke tubuhnya itu hmm. satu itu kedua uh, minum ya konsumsi air putih yang banyak hmm. ya kemudian uh, lakukan pembekaman hmm. dan refleksi refleksi bekam ya titik bekam yang bagus untuk diambil adalah uh, titik sunnah yang diajarkan oleh rasulullah ditambah titik ginjal Ya ditambah titik uh, lever. Hmm. Ya itu aja di bekam itu. Hmm. Kemudian jangan lupa sebelum bekam refleksi dulu, refleksi. Hmm. Kemudian bekam dengan titik-titik itu. Kemudian baru uh, apa namanya tadi? Uh, <laughs> jadi berikan ano, apa minyak zaitun. Minyak zaitun. Ya? Minyak zaitun dioleskan, dioleskan ke ya. seluruh tubuh. Nah kalau hmm. ndak ada kurang ya silahkan uh, konsultasi boleh hmm. nanti ya. Baik, uh, ini tidak ada namanya, tapi langsung nanya Bolehkah minum obat kimia puyer dicampur madu untuk pemanis? Ini punya puyer apa ini? Obat kimia puyer hmm. dicampur madu untuk pemanis oh, Buatan-buatan buatan pabrik, merek-merek uh, merek terkenal enggak, gitu ah, ya? Ha, boleh aja Baik, uh, untuk yang berikutnya, sementara sudah pukul 5 sore lewat 41 menit Kita punya waktu lebih kurang 12 menit ya sahabat S.F.M uh, Dari... Ibu Jup umur 47 tahun tinggi 157 berat 63 kilo Mau menanyakan kalau minum madu satu hari berapa sendok? Kalau minum air dingin perut rasanya seperti kembung Bagaimana solusinya? Gangguan pada pencernaannya Iya hmm. betul <laughs> Ini minum air dingin memang kalau orang yang pencernaannya tidak begitu bagus hmm. Ya memang rasanya kembung hmm. ya Jadi minumnya airnya yang hangat gitu Iya hmm. kan untuk air ini ya Kemudian madu kalau hanya sekedar untuk menjaga kesehatan biasa kita tidak sakit itu sekali sehari e, pagi hari kalau bisa perut kosong kalau tidak mm -hmm. bisa ya habis sarapan mm -hmm. sekali minum dua sendok makan mm -hmm. kalau tidak bisa langsung silahkan diaduk dicampur dengan air mm -hmm. kemudian airnya diminum mm -hmm. ya. ini ada menarik dok dan ini e, testimoni dari Pak Hidayat di Halim. Pak dokter saya pernah mengkonsumsi Propoten untuk sperma yang kurang baik Alhamdulillah dengan izin Allah Harim Anah sudah hamil Sekarang saya sudah tidak berkonsumsi yeah. uh, Apakah ada pengaruhnya Dan untuk hamil herbal Apa yang baik Terima kasih Pak Hidayat di Halim alhamdulillah. Iya, ya jadi inilah ini kan salah satu ini ya. Ini bukan promosi Dok tapi kenyataan ya Dok. Oh, enggak, ini ya. informasi nah. ya. Kalau nah. Kota Pasbe ini fakta. Iya, ini fakta ini... ya kan. Jadi ini pengakuan. Saya terus terang Pak, ya banyak orang yang uh, pengobatan pengobatan pengobatan hmm. di uh, klinik itu sembuh macam-macam penyakit, ada bahkan penyakit yang sangat berat ya. Hmm. Uh, saya dianjurkan oleh teman untuk mesur, supaya orang itu membuat testimoni. Saya hmm. tidak mau sampai oh. saat ini. Biar orang ya. yang mengatakannya. Bukan. Saya tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Allah yang menyembuhkan. Betul, betul. Jadi ini keyakinan saya dan ini saya jaga. Hmm. Kalau ini saya bisa jaga terus, Insya Allah saya insya bisa Allah. bantu orang banyak. Amin. Tapi kalau saya sudah muncul arogansi mm -mm. merasa bahwa saya yang menyembuhkan dan sebagainya, maka ya. Allah tidak akan menolong saya gitu lah mm -hmm. dalam penyembuhan ini ya yeah, dalam proses yeah, penyembuhan. Yeah. Jadi mm -hmm. saya jaga tetap. Mm -hmm. Nah ini kan orangnya sendiri yang cerita ya. Ya monggo silahkan aja, tidak apa-apa. Tapi kalau ditanya <coughs> herbal apa yang bagus untuk ibu ya, hamil? Ya tidak usah minum herbal, minum aja sari kurma. Sari kurma. Ha -ha. Mm -hmm. Jadi pagi 2 sendok, sore 2 sendok. Setiap hari rutin. Ya. Pagi sore, Allah. pagi sore. Nah, insya Allah nanti kandungannya kuat, ya. Amin. Karena kan kita khawatirnya mungkin tidak bisa punya anak ini karena kandungannya lemah. Oh. Ya. Nah itu uh, sari kurma itu menguatkan kandungan. Mm -hmm. Ya. Nah. Baik, saya jadi ikut senang juga dok menengah uh, membaca yeah. ini. Jadi. <laughs> ya. Baik kita buka untuk penelpon uh, melalui 8291716. Bunda-bunda, waktu cukup. Alu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, pak? Pak Ade. Pak Ade di mana Pak Ade? Saya di Cipinang Di Cipinang, Mohon maaf Pak Ade, nomor telefonnya bisa dibantu Pak Ade? Boleh, Pak. Hmm Hmm mm -mm. Baik, silakan Pak Ade. Iya, jadi ada dua keluhan nih. Iya. Pak Dokter, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah beberapa tahun ini kena vitiligo, Pak Dokter. Nah, itu konsepnya uh, ya, vitiligo. Iya. <coughs> Tibul nabinya gimana itu? Heeh. Nah, Kalau ya. ada gitu Ya. Yeah. Uh -huh, tolong nanti apakah harus ada lanjutan saya di klinik? Iya. Yeah. Yang kedua, ini masalah Ketemukan, Saya usia yeah. 47 tahun. Iya. Yeah. Tinggi saya 105 lah. Yeah. Berat badan saya 80 dong. <laughs> iya. Yeah. Yeah, ya, ini baru 4 yeah. tahun saja saya merembung begini. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. uh -huh. Tapi saya olahraga tiap minggu. seminggu sekali itu saya lari, sampai lebih 3 jam. Iya. Yeah. Dan saya rutin 3 bulan sekali paling tidak itu saya bekam. Iya. Heeh, mm -mm, kemudian. Iya. Yeah. Uh -huh. yeah. eh, jadi gitu. Ya. Jadi dua ini Mas Roki. Iya, insyaallah saya memang, jawab, Pak. Uh, ngurusin perut ya Bapak. baik ya, ya. terima kasih pak adek alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak adek ya jadi ada dua pertama vitiligo hmm. vitiligo ini banyak disebabkan karena stres ya dan karena tekanan istilahnya istilah istilah tradisionalnya nih penjajahan terhadap liver istilahnya hmm. jadi tekanan berat terhadap liver ya jadi pengobatannya adalah memperbaiki fungsi dari liver ya Kemudian e, menenangkan pikiran, ya nah, caranya bagaimana? Caranya tadi saya sudah sebutkan menenangkan pikiran gimana? Mm -hmm. Yang banyak zikir, sholawat, e, istighfar yang sebanyak banyaknya, ya supaya hati menjadi tenang. Ya dzikir apa saja boleh bebas, boleh baca apa saja, ya. Nah, tapi yang penting apa saja itu maksudnya ya dzikrullah ya. Mm -hmm. nah, kemudian e, di samping zikir e, untuk menenangkan pikiran, e, makanan ya dijaga banyak makan sayur ya banyak makan sayur kemudian itu berat badan juga berpengaruh hmm. ya berat badan juga berpengaruh jadi gimana turunkan berat badan kemudian lakukan uh, apa namanya uh, refleksi dan bekam hmm. secara rutin kalau tiga pak bulan adik, sekali 3 bulan terlalu sekali. jarang. Itu oh, terlalu jarang. Minimal nah, normalnya yes. untuk menjaga kesehatan. Uh, oh untuk menjaga kalau biasa kalau tidak ada keluhan apa-apa mm -hmm. ya tiga bulan sekali. Bulan sekali. Ya, ya, tapi tapi untuk kalau seperti kala... pak Ade ini sebulan sekali lah. Oh gitu. Ya sebulan sekali. Ya, terus bagaimana caranya menguruskan badan? Tidak ada cara lain kecuali dua hal tadi. Hmm. Kurangi makan, hmm -hmm. ya dan makan yang paling berbahaya makan malam. <laughs> ya saya sudah jelaskan kembari ya. Yeah. Dikatakan bahwa makan malam itu dua jam sebelum tidur ya. Uh, 4 jam oh, 4 jam untuk tidur Iya, Makan ya Makan hmm. malam, malam terakhir nah, Makan malam itu Usahakanlah Supaya uh, Apa namanya Seperti makannya orang miskin Tidak boleh banyak makannya gitu. Nah itu, itu untuk menjaga Supaya tidak gemuk hmm. Karena paling bahaya itu Orang makan malam banyak Terus tidur habis itu Tidak hmm. banyak gerak ya Akhirnya jadi gemuk Jadi hmm. makan malam ini Direm semaksimal mungkin Kalau bisa diganti buah dan sayur kalau mau makan nasi ya boleh sedikit aja, sedikit ya. Anggap aja Bapak tidak punya makan di rumah lah. Ya kan Jadi seperti makannya orang miskin lah istilahnya gitu ya. Rasa lapar tidak tertahankan harus ditahan dok ya? Buah aja, oh, buah sayur. Buah. Oh nah, Jadi untuk sayur. mengganti itu supaya mengencangkan perut, buah. Ya, oh. ya, buah dan sayur. Terus minum air putih yang cukup ya. Mm -hmm. Saya rasa dengan itu insya Allah nanti ada perkembangan. Mm -hmm. ya. Tapi kembali ke masalah yang vitiligo tadi itu adalah banyak hal yang menyangkut masalah stres ya pikiran mm -hmm. Mm -hmm. ya kemudian juga itu tadi yang dikatakan penjajahan terhadap uh, liver mm -hmm. ya caranya ya, pengobatan menguatkan liver itu mm -hmm. lakukan refleksi dan pekam mm -hmm. baik terima kasih Pak Adik di Cipinang selamat beristirahat kemudian e, dari Ibu Sari anaknya tiga setengah tahun apakah boleh madu dikonsumsi untuk anak-anak kenapa timbul titik-titik merah setelah mengkonsumsi madu oh, iya iya Ya ini tidak tahu saya. Karena diselidiki ini ya, kan karena nggak ya. nggak nggak melihat kondisi anaknya dok Iya. Ya. Nah. Diberikan berikan madu, tidak apa-apa madu itu bagus kok. Artinya nggak ada efek samping apapun di, dalam pengaruh dan, madu. Insya Allah tidak. Belilah madu yang murni tapi. Nah itu diusahakan yang murni ya. Iya. Ha. Jangan sampai kebanyakan campuran gula jawa ya. Iya <laughs> <laughs> pak. Nah, kemudian dari uh, Pak Yoyok di Tebet, uh, apakah ada cara untuk menghilangkan penglihatan mata rabun atau minus selain ke Uh, pake, oh selain pakai kacamata operasi, oh, ya ya. Uh, saya biasanya mengajurkan ya uh, bikin apa namanya tomat di blender ya uh, selang seling dengan wortel mentah, hmm. ya wortel mentah, tomat mentah juga uh, untuk menghilangkan rasa tidak enak dari wortel yang mentah itu yang orang Jawa bilang langu ya, hmm. apa langu itu pak? Jadi antak ya. Ya untuk oh. menghilangkan antaknya apa namanya uh, wortel ini tambahkan jeruk nipis 1 sendok makan jeruk nipis di pers itu 1 sendok makan diaduk ditambahkan itu. Jadi sehari wortel sehari tomat. Kalau itu karena masalahnya adalah masalah yang bisa ditangani, ya insyaallah ada perubahan. Tapi kalau masalahnya masalah anatomi, jadi mata kita memang ada apa bentuknya yang tidak normal yang bawaan dari kecil. Ya memang agak sulit, hmm, gitulah. Hmm, ya pakai kasam juga tidak apa-apa. Saya juga pakai kasam mata, pak <laughs> ya. <laughs> ya. Baik, kemudian uh, ini sudah uh, dari saya. Mau tanya teman saya suka sakit kepala berbarengan dengan sakit pada perut. herbal apa untuk mengobatinya? Ya sakit kepala berbarengan dengan sakit perut mungkin ini mikren nih. Oh mikren. Ya. Jadi migrain itu memang gejalanya biasanya ada mual ya perutnya ndak enak rasanya gitu ya. Mm -hmm. ya. Kalau obat herbalnya kalau uh, untuk migrain ini ya minum aja betang jahe bagus. Mm, kasih madu. Kasih madu, ya kan satu itu. Atau uh, bisa juga uh, apa namanya uh, dari pengobatan mahnya sendiri. Mm -hmm. Caranya gimana? Caranya pakai temulawak tadi. Ya Pak Taufik ya. Kemudian lakukan dipotong-potong. Ya. Dikasih air 250, direbus. 500 lah. Eh, 500 ya. ya. Jadikan 100 cc disaring. Dari jadi 250. Oh, 250 disaring ya, baru ya. diminum. Iya. Kasih ini. madu. Iya. Ini saya rasa sudah sering saya <laughs> sampaikan ya. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian oh, ini sudah ya. Baik, kita buka untuk penawaran terakhir. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Pak. Dengan siapa di mana? Oh iya. Pak Asegaf Pak. Ya? ya? Pak Jajang. Pak Asegaf? Ya? Pak Jajang. Pak Cacat. Oh Pak Jajang. Maaf Pak. Monitor radio bisa dikecilkan sedikit Pak. Pak. Iya. Silakan ya. Pak Jajang di mana Pak? Saya dari Bekasi Pak. Di Bekasi. Nomor telepon berapa Pak Jajang? Iya. Silakan Pak Jajang. Eh uh, Gini. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya pernah uh, tugas ke Pakistan dulu ya. Jadi kalau di sana tuh minum air itu dari pompa langsung diminum aja nggak, tidak seperti kita kan dimasak dulu atau yeah. ada, uh, proses dulu gitu ya. Yeah. Nah waktu itu saya isi air di botol terus tidak tidak tidak saya sadari itu udah berhari-hari. Nah begitu saya langsung minum. Langsung tenggorokan saya itu gatel sendiri. Jadi yeah. akhirnya sampai sekarang itu mudah sekali terserang batuk ke dok. Iya. Yeah. Hmm, pernah, pernah konsultasi ke dokter, dipiksa, ada ada masalah apa-apa. Paru-parunya bagus, Pak? Paru-paru semua bagus, tenggorokan bagus semua. Tidak ada masalah, cuman sering sekali kena batuk. Iya. Yeah. Nah, jadi kadang. Di samping batuk apa lagi, Pak? Batuk aja, Pak. Batuk Paling sering. pelu ya, pelu itu ada masuk garang juga kalau Iya kira-kira gimana nih e, saya emang senang dengan apa madu ya yeah. Masih kadang lebih e, minum madu sembuh tapi nanti saya tinggalkan lagi minum madunya yeah. e, kenapa tuh lagi minum madu gitu -gitu. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> baik pak Jajang cukup penyembuhan total ini mungkin apa takarannya e, kali ya yeah. bertambah atau gimana kira-kira dok -kira yeah. berkait aja terima kasih ya, pak Jajang ya. yeah. assalamualaikum wassalam ya <coughs> jadi e, kalau Bisa minum madu itu rutin ya. Ini mungkin Pak Jazang ini uh, daya tahan tubuhnya rendah kalau rendah kambuh hmm. uh, batuknya itu. Tapi itu harus dipastikan dulu itu uh, apakah paru-parunya tidak ada masalah gitu hmm. ya. Hmm. Kalau udah pasti paru-paru tidak -paru ada masalah ya, kemudian tenggorokan juga bagus tidak ada masalah ya sudah berarti uh, bagaimana uh, meningkatkan daya tahan tubuh. Hmm. Kalau daya tahan tubuhnya cukup tinggi ya dia Insya Allah. Tak akan kambuh. Hmm. Nah, cara meningkatkan daya tahan tubuh gimana? Tadi saya sudah ceraskan. Iya. Ya. Nah, mungkin kalau saya ulang nanti tidak terlalu panjang ya, Pak Doktor. Waktunya ya? Dok. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan uh, juga kita akan mengulang-ulang yang hal-hal seperti ini Betul. supaya orang bisa uh, dengan mudah bisa apa mengendalikan kesehatannya Betul. Ya. Baik, Pak dokter juga sahabat Sefem usai sudah pertemuan kita kita punya waktu satu menit Dok. Barangkali ada himbauan dari uh, Pak dokter untuk sahabat Sefem. Iya. Jadi imbawan saya bahwa uh, hidup sehat sesuai dengan anjuran Rasulullah itu mudah, mm -hmm. ya, murah, ya, dan terbukti memberikan manfaat. Ya. Tapi saya uh, minta juga supaya orang yang menerapkan uh, pengobatan cara Nabi ini belajar betul-betul mempelajari. Itu tidak sulit kok. Jadi setiap pasien itu juga saya anjurkan selalu saya anjurkan untuk uh, mempelajari makanya hmm. saya bikin buku saya sudah tiga buku saya bikin yeah. tentang itu yang itu bisa dipakai oleh orang awam ya untuk memahami tentang uh, tibun nabawi dengan membaca buku itu memahami filosofinya ya maka insyaallah uh, sehat itu mudah dan murah mudah-mudahan yeah. Baik, terima kasih Pak Dokter. Dan ya, juga sahabat-sahabat terima, terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa SMS atau penelpon yang terlewatkan. Untuk Anda ingin berkonsultasi dengan Pak Dokter Ali Toha Sagaf, silakan hubungi Rumah Sehat Afiat di Cine Reli Modepok. Ya. Nelpon 754-7291. 754-7291. Saya Taufik Elham mengucap terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih. Ilalika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.